Kita akan lanjutkan pada kelompok dari fi'il mabni. Jadi, fi'il mabni ini terdiri dari beberapa kelompok. Kita akan bahas satu persatu, insyaAllah. Okay. Pada kelompok yang pertama, yang dia dimasukkan ke dalam kelompok fi'il mabni adalah fi'il mabni. Fi'il mabni. Kita kan sudah belajar fi'il mabni. Jadi, fi'il fi'il mabni, dia masuk ke dalam kelompok fi'il mabni. Contohnya misalnya Kataba Muhammadun Ar-Risalata. Di sini Kataba. Kataba adalah fi'il mali. Jadi dia keadaan akhirnya ya tetap semacam itu. Ya Kataba ya ba semacam itu. Walaupun dia diletakkan di manapun dalam suatu kalimat. Ataupun dimasuki huruf-huruf tertentu atau apalah. Pokoknya dia tidak dapat mengalami perubahan keadaan akhir. Misalnya kata kataba tadi kita letakkan setelah ma misalnya sehingga menjadi ma kataba Muhammadun ar-risalata ma ini fungsinya untuk menafikan jadi Muhammad tidak menulis surat itu nah kita perhatikan pada fi'il kataba dia tetap tidak mengalami perubahan oleh karena dia memang termasuk kelompok fi'il mabni Baik, pada kelompok yang kedua, yaitu Fi'il Amr. Fi'il Amr pun di sini masuk ke dalam kelompok Fi'il Mabni. Ingat, Fi'il Amr kita juga sudah belajar. Dia dimasukkan ke dalam kelompok Fi'il madhi Contohnya, misalnya, contoh dari Fi'il Amr. Misalnya, Uktub Ha'adarsha. Tulislah pelajaran ini. Kita perhatikan, Uktub. Dia merupakan Fi'il Amr. Dan dia mabni dia mabni sehingga diletakkan di manapun ya sama ya tidak mengalami perubahan keadaan akhir kita perhatikan misalnya di sini ya ahim uktub hadza tarfa misalnya wahai saudaraku tulislah pelancaran ini maka kita perhatikan dengan seksama uktub dia tidak mengalami perubahan keadaan akhir karena memang dia kelompok fi'il mabni Baik, yang ketiga, ini yang penting. Perlu kita perhatikan bahwasanya kelompok yang ketiga dari fi'il mabni adalah fi'il mudorek. Tapi ingat, fi'il mudorek yang bagaimana? Fi'il mudorek yang bersambung dengan non-niswa atau dengan non-tauge. Jadi, fi'il mudorek dia dikategorikan sebagai fi'il mabni. Ingat, syaratnya yang pertama, dia bersambung dengan non-niswa. Atau, yang kedua, dia bersambung dengan non-taukit. Maka, saat itu, apkala bi ilmu darik sudah bersambung dengan non-niswah atau non-taukit, maka disanalah dia menjadi mabeni. Baik, kita tentunya mungkin masih bertanya-tanya, apa itu non-niswah, apa itu non-taukit. Baik, sekarang non-niswah. Non-niswah itu apa dong? Di sini disebutkan, Nun niswa adalah nun yang terdapat dalam suatu fi'il untuk menunjukkan jenis perempuan yang keadaannya berharukat fathah. Jadi, nun niswa ini dia diharukati dengan fathah. Dan dia untuk menunjukkan jenis perempuan. Nah, kita kan telah belajar tentang tasrif dari fi'il mudorek ya. Maka, kalau kita perhatikan bahwasanya pada fi'il mudorek. Noneswa itu terdapat pada fiil yaktubna dan taktubna. Ingat, noneswa terdapat pada dua keadaan, yaitu pada fiil yaktubna dan taktubna. Contohnya misalnya, kita perhatikan. Al-Muslimatu yaktubna ar-risalata. Ya, Al-Muslimatu yaktubna ar-risalata. Para muslima sedang menulis surat. Di sini Yakto benar. Dia ada nunisfa. Nah, oleh karena itulah dia menjadi mabni, sehingga dia diletakkan di manapun, dimasuki oleh apapun, yang enggak mengalami perubahan. Misalnya kita masuki lan atau kita letakkan setelah lan, maka bagaimana keadaannya? Ya sama. Oh, namanya saja mabni, sehingga menjadi bagaimana al muslimatu lan Yakturna ar risalata. Para Muslimah tidak akan menulis surat. Ini cuma contoh saja ya. Para Muslimah tidak akan menulis surat. Jadi Yakto benar di sini tak kala kemasukan lan dia enggak mengalami perubahan. Kenapa demikian? Karena memang Yakto benar di sini dia adalah ma'beni karena digandeng atau dia bersambung dengan non-niswah. Baik, saya kira dapat dipahami tentang nuniswa intinya nuniswa itu terdapat pada dua keadaan yaitu yaktubena dan takdubena sudah dihafal saja gampang pokoknya kemudian uh, tadi yang dikatakan fiil mudore yang bersambung dengan non-tokit, ya, yang masuk membeni pula, baik apa itu non-tokit, dia adalah huruf nun yang bersambung dengan suatu fiil yang berfungsi sebagai penguat makna fiil. Jadi namanya nun taqkid itu fungsinya untuk menguatkan makna fiil. Contohnya misalnya kata sma'anna al-adana. Apakah kamu benar-benar mendengar agan? Jadi kita penerjemahnya ya pakai benar-benar karena dia disambung dengan nun taqkid. Nun taqkidnya mana? Yaitu nun yang ditasydid ini. Kita perhatikan nun yang ditasydid ini adalah Nun Taukit. Atas al-adana. Jadi, dia tak kala fi'il tasma'u. Ya, asalnya tasma'u. Kemasukan Nun Taukit menjadi tasma'anna. Sehingga dia menjadi mabeni. Karena tadi kemasukan Nun Taukit. Sehingga walaupun bagaimana dia tak kala kemasukan lan atau lam atau yang lain. Maka dia ya tidak mengalami perubahan. Kenapa demikian? Ya, sekali lagi tadi dia termasuk kategori fi'il -E yang mabni. Sehingga tatkala kita letakkan setelah lam di Alam tasma'anna al-adana. Apakah kamu benar-benar tidak mendengar adzan? Nah, kita yang sama. Kita lihat tasma'anna, tatkala dimasukin lam tidak mengalami perubahan. Ini kenapa tadi? Karena dia termasuk kelompok fi'il -E mabni. Baik, sebagai akhir dari pertemuan kita kali ini, kita di sini ada beberapa catatan penting dan untuk perlu kita perhatikan bersama. Catatan yang pertama ini sambil mengulang materi yang telah lalu. Bahwasanya i'rab suatu kata ada 4 macam. Jadi ini gabungan dari isim dan fi'il. Pokoknya yang namanya i'rab itu ada empat macam. Apa saja, yaitu rova, nasob, jer, dan jazm Kali lagi, erob ada empat. Rova, nasob, jer, dan jazm Nah, untuk isim hanya terdiri dari erob rova, nasob, dan jer. Ini untuk isim. Karena jer kan ciri khusus dari isim. Ini dilihat kembali, tolong pada pembahasan tentang ciri-ciri dari isim. Jadi, syair e isim itu hanya terdiri dari tiga, yaitu rafa, nasab dan jar. Serta dia tidak ada i'rab e jazm. Ingat? I'rab e pada isim tidak ada i'rab e jazm. Kita perhatikan di situ. Kemudian, untuk fi'il hanya terdiri dari i'rab e rafa, nasab dan jazm. Serta tidak ada i'rab e jar. Ya? Karena sekali lagi jer itu ciri khusus dari isim. Jadi dia ya memang kekhususan isim. Dan tidak boleh untuk tanda pada VL. Erop pada VL. Jadi VL dia tidak ada Erop jer. Yang ada jazm. Nah kebalikan kalau yang isim dia tidak ada jazm. Maka yang fi'il dia gak ada jernya Jadi Kemarin ya pada pertemuan yang dahulu Telah kita bahaskan Tentang e'orot dari suatu isim Maka sini Kita telah mengenal pola e'orot dari suatu fi'il Baik itu sebagai catatan yang pertama Sekarang sebagai catatan yang kedua Ini yang penting Kita perhatikan Semua fi'il mudari Ingat semua fi'il mudhari' dia adalah termasuk fi'il mu'rab. Ingat. Asalnya fi'il mudhari' itu mu'rab. Ya, sekali lagi fi'il mudhari' itu mu'rab. Kecuali apa? Kecuali apabila bersambung dengan nun niswah atau nun tokit Mudah ya. Intinya pokoknya semua fi'il mudhari' itu mu'rab kecuali kalau dia bersambung dengan noneswah atau non-tokit. Kenapa demikian? Karena memang apabila sudah disambung dengan noneswah atau non-tokit, dia menjadi kelompok dari fi'il mabni. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi-materi yang lain. Tayyak, mudah-mudahan dapat dipahami pembahasan kita kali ini dan senantiasa kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wataala kemudahan agar di dalam mempelajari bahasa Arab ini dimudahkan dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu Wataala.